Kerja bareng bersama UKN Profesional Multisystem. Ada provista, sambutlah kehadiran. Lala, Widi, Bata, Rang. Saya boleh minta tanya nggak ini dorong beduk.